Kalian semua Yang bingung mau, mau naro mantan gimana ya Mantan sekarang udah ada kuburannya Sakura Reket Surabaya Jitu nada Lama Sudah kau pergi Meninggalkan diriku ini Kau putuskanku Tanpa ku tahu Apa salah ku Pan mu tego Dziękuje You. Yo. Kura do Surabaya, terima kasih